Assalamualaikum Saudarluun Berita Pagi JC hari ini Senin 23 Januari 2017 dibacakan Ardian Shah. Menipu dengan modus bisa keluarkan emas dari dalam tanah warga Atulara ditangkap. Proyek siluman masih jadi bahan nego APBA di Kanun. Amin Zainal janjikan rastim gratis. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Limba Pasir 90,1 FM Loksumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFN. Sudar Lun Satres Krim, Polres Aceh Timur telah menangkap terduga penipuan dengan modus dapat mengeluarkan emas dan benda berharga dari dalam tanah secara gaib berinisial MH. Ia adalah warga Gampung Alubukit, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, yang ditangkap di terminal bus Pantun Labu, Aceh Utara, kemarin pukul 00.05 waktu Indonesia Barat. Kapolres Aceh Timur Raka BP Rudi Purwiyanto mengatakan penangkapan terduga MH berdasarkan laporan korbannya Muhammad Yuna, warga Gampung, Pantai Merbu. Berdasarkan laporan tersebut jelas AKBP Rudi, satreskrim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi tentang keberadaan terduga di terminal bus Panton Labu. Dari terduga diamankan satu dompet yang berisi satu KTP bernama Nasrudin dan satu SIM A atas nama Nasrudin, uang tunai Rp2,1 juta, rupiah, satu kartu anggota pers zona merah atas nama Husin, satu HP Oppo, satu mobil Toyota Avanza BK1210JL, dan satu jam tangan. Nama Nasruddin di KTP dan SIM A terduga, diduga merupakan nama samaran terduga MH. Saat ini ia dan barang buktinya telah diamankan ke Mapolres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Sudarlun pasangan calon wali dan wakil Walikota Banda Aceh Aminullah Usman Zainal Arifin minggu siang menggelar kampanye akbar di pelataran parkir Stadion Hadi Murta Lalampineng Banda Aceh. Salah satu janji pasangan itu di hadapan ribuan pendukung yang hadir yaitu menggratiskan beras miskin bagi warga Banda Aceh. Kampanye Akbar pasangan Amin Zainal kemarin dihadiri ribuan pendukung yang memadati kawasan Stadion Lampinang. Mereka hadir dari sejumlah kampung secara rombongan bahkan sebagian diantaranya berkonvoi terlebih dahulu sebelum menuju Lampinang. Sebelumnya pasangan Amin Zainal melakukan orasi politik, terlebih dahulu diberikan kesempatan ke petinggi dari partai pengusung untuk berorasi. Aminullah mengatakan jika terpilih nanti mereka telah menyiapkan program unggulan, yaitu dengan menggratiskan raskin bagi warga Banda Aceh yang layak sebagai penerima. Sebab selama ini untuk mendapatkan raskin warga harus menebusnya terlebih dahulu. Maka ke depan uang tebusan raskin akan ditanggung sepenuhnya Pemko Banda Aceh. Selain itu Aminullah juga berjanji akan memberikan uang santunan kepada warga Banda Aceh yang meninggal dunia sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan bagi yang melahirkan ia juga akan dibantu uang melahirkan. Perhatian Aminullah Zainal juga akan terfokus kepada kaum du'afa dan anak yatim dengan membangun rumah yang layak huni dan memberikan bantuan yatim. Sedangkan dalam sektor usaha kecil ia akan membentuk lembaga keuangan sarinya yang akan dimodali oleh Pemku Banda Aceh. Sehingga lembaga itu akan membantu bangkitnya usaha kecil dan bantuan modal. Zarlun dokumen kebijakan umum anggaran dan pelapon prioritas anggaran sementara 2017 akan dibahas kembali pada Senin hingga Rabu Lusa. Ini merupakan tindak lanjut setelah dicapai kesepakatan antara pimpinan DPRA dan pelaksana tugas Gubernur Aceh di Jakarta kamis lalu yang dipasilitasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Reo Donizar Munuk. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRA, Teku Erwan Johan ST, saat dimintai penjelasannya tentang tindak lanjut dari kesepakatan memperpanjang masa pembahasan RAPBA 2017 setelah pertemuan di Kemendagri, Jakarta. Di sisi lain, sumber serambi mengungkapkan masalah utama molornya pembahasan dan pengesahan RAPBA 2017 senilai 147 triliun itu, Bukan semata-mata pembahasan dokumen KUA PPAS 2017 antara Komisi-Komisi DPRA dengan Satuan Kerja Pemerintah Aceh, mitra kerjanya belum tuntas. Tapi juga dikarenakan adanya usulan 119 paket proyek senilai Rp650 miliar yang belum juga diinput tap ke dalam dokumen KUA PPAS 2017. Sumber dari jajaran eksekutif itu Jumat kemarin menambahkan proyek yang harus diinput TAPA tersebut adalah proyek yang disebut LSM Masyarakat Transparansi Aceh sebagai proyek siluman. Pihak pengusul meminta TAPA memasukkan 119 paket proyek tersebut ke dalam buku dokumen KUA PPAS 2017 agar proyek itu tidak menjadi penumpang gelap dan aman untuk dilaksanakan proyeknya tahun ini. Proyek tersebut tersebar di 14 satuan kerja perangkat Aceh. Sumber tersebut berharap semoga era PBA 2017 bisa dikanunkan pada 30 Januari 2017. Sudah lontak kurang dari 4.000 orang warga dari sejumlah daerah di Aceh, khususnya dari Pidi dan Pidi kemarin berkumpul di Makam Tengku Abdullah Safi'i untuk mendoakan almarhum yang sahid 22 Januari tahun 2002 lalu. Oleh sebagian masyarakat Aceh, Tengku Abdullah Safi'i dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan teguh memegang pendirian sesuai nilai-nilai perjuangan. Panglima perang TNA tentara resmi dalam militer GAM pra-MOU Helsinki ini wafat dalam kontak tembak dengan TNI di kawasan Cubo, Kecamatan Bandar Baru pada minggu 22 Januari 15 tahun lalu. Doa dan zikir mengenang 15 tahun meninggalnya almarhum Abdullah Safi'i ini dipimpin Tengku Asyari, pimpinan Majelis Ta'lim Muji Burahman Banda Aceh. Sementara tausiah disampaikan Ketua Ahlul Sunnah Jamaah Aceh Tengku Bulkaini yang cukup akrab mengenal almarhum semasa hidup. Acara haul ini juga diisi dengan penyantunan 3.500 anak yatim yang berasal dari keluarga korban konflik Aceh serta peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kompleks makam ini terdapat empat pusara yakni pusara almarhum Tengku Abdullah Safi'i, istrinya almarhumah Umi Fatimah serta dua pengawal setianya M Daud bin Hasim dan Tengku Muhammad bin Ishaq. Keempatnya wafat di hari yang sama karena tertembak di kawasan Kile Cubo Bandar Baru dan dikebumikan saling berdampingan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Udarlun Kepala Satuan Tugas Bencana Pidijaya Said Mulyadi untuk kedua kalinya memanggil 222 gesi dari 8 kecamatan dalam kabupaten itu untuk memvalidasi data rumah rusak berat, sedang dan ringan termasuk infrastruktur gampung yang rusak. Hal ini dilakukan karena sebelumnya verifikasi dan validasi data pada kali pertama menuai protes dari warga di beberapa gampung karena dinilai diskriminatif. Kini kasat gas bencana pijai memberi ruang untuk finalisasi data Dengan mengandalkan keterangan para gesi yang diundang ke sekretariat Pemkap Ia berharap data yang dikonfrontir ke para geci ini sudah mewakili pendapat bersama di kampung masing-masing Yang hendaknya dimusawarakan terlebih dulu di tingkat gampung Ia juga meminta geci tidak memberikan data yang berbeda dengan sebelumnya Tanpa alasan yang didukung bukti kuat seperti foto yang bisa dinilai oleh tim verifikasi Tujuan pemanggilan kedua kali ini agar tidak terjadi simpang siur data rumah dan infrastruktur bangunan yang rusak, sehingga menyebabkan bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran. Darulun 5 pelaku pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna, pemilik toko Senapang yang ditembak di depan tokonya, ditangkap polisi dari berbagai tempat kemarin. Dua di antaranya Rawi, Indra alias Rawi, dan Awaludin alias Putra ditangkap dalam kondisi tewas. Keduanya dinyatakan melawan saat diserga polisi dari tempat persembunyiannya. Kapolresta Besmedan Kombes Sandi Nugroho mengatakan tersangka rawi orang yang menyuruh melakukan penembakan. Sementara awaluddin alias Putra sebagai eksekutor. Satu tersangka lagi, Johendal alias John, warga Jalan Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, merupakan joki yang memboncengi Putra. Sedangkan identitas dua pelaku lainnya belum dipublikasi polisi. Sandi menjelaskan tiga tersangka hidup masih dalam pemeriksaan untuk mengusut motif sekaligus kemungkinan adanya pelaku lain dalam pembunuhan tersebut. Diketahui kuna ditembak di depan toko penjualan perbaikan senapang miliknya di Jalan Ahmad Yani, Medan Barat, Rabu Pagi. Ketika itu para saksi hanya melihat dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor. Darulun Presiden Donald Trump menuduh media tidak jujur dalam melaporkan jumlah kerumunan orang dalam acara pelantikannya sebagai presiden. Ia mengatakan kerumunan orang yang hadir dalam pelantikan itu mencapai Monumen Washington ketika ia berpidato di Gedung Capitol meskipun bukti foto menunjukkan sebaliknya. Trump menuding media menciptakan perseteruan antara dirinya dan komunitas intelijen. Dan ia menyebutkan para reporter bagian dari manusia yang tidak bisa dipercaya di dunia. Trump mengatakan cuplikan gambar di TV dan foto pelantikannya disebutkan tidak akurat. Itu tampak seperti 1 juta setengah orang di sana pada Jumat jelasnya membantah laporan media yang menyebutkan sekitar 250.000 orang yang hadir dalam pelantikannya. Ia juga mengatakan bahwa kerumunan orang semakin bertambah ke Monumen Washington meskipun klaim itu berlawanan dengan foto udara yang diambil pada hari itu. Dari Mesrom Trans Ambitanjung permaskian berita pagi di Senin 23 Januari 2017. Berita siang salam BFM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.bfm.com. Olingka Twitter at Seramdiateng watalam